nasihatnya Gus Dur yang selalu saya i n g a t d a n saya tular-tularkan kepada saudara-saudara saya dimana-mana. Gus Dur itu mengatakan bahwa kita ini Gus, kita ini orang Indonesia, kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Apa i n dengarkan? Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Kita bukan turis. Kalau beliau itu, beliau itu kan ngerti bung so paham-paham nasionalis, marxis segala macam. Kalau Gus tur itu, saya kan nggak tahu. Saya bilang, loh, Gus ya tentu saja, Pak Gus. Kita memang orang Indonesia, iya. Kita lain dengan misalnya d r Ashari. Dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia rusak ya nggak perlu dia. Mtop bukan orang Indonesia. Lah kalau ada orang Indonesia kok merusak Indonesia? Itu yang nggak masuk akal kita. saya juga bilang sama g u s saya menintai Indonesia ini Gus bukan karena saya paham nasionalisme karena saya orang pondokan gak g pernah sekolah ismu-ismi gak paham saya <S <S saya menintai Indonesia karena Indonesia ini tumpah darahku karena Indonesia ini tempat lahirku karena Indonesia ini tanah airku titik jadi kalau sedikit-sedikit sed kok orang NRO, r a n g p e s a n t r e n kok diajak ngomong soal kebangsaan itu ya kiru itu. Oh, Indonesia, kalau Indonesia, itu orang Pers Indonesia kok diajak ngomong bangsa Indonesia gimana? Itu orang-orang asing yang kebetulan di Indonesia itu aja ajak bicara soal kebangsaan. Kalau orang p e s a n t i e n orang i n t a itu memang dari awal merasa bahwa kita ini orang Indonesia. Jadi berpikir keislaman dan keIndonesia jadi satu. Bahkan gustur melebihi t u Kan kita sering mendengar ada ukhuwah uh Nahdiah. Ada lagi ukhuwah Islamiyah, ada uh u h ah, uh u w a h w a t o n i y a h ada u k h u a h basyariah. Kita ini baru sampai ukhuwah Nahdiah saja masih sulitnya setengah mati. <t os il> Asing enggak mudah. Apalagi k l a u Nahdiah saja belum bisa apalagi u uh h uh, u uh a h uh, Islamiyah. Kalau u h u a h Islamiyah j a belum bisa bagaimana ukhuwah w a t o n i y a h Kalau ukuh watania saja belum bisa, bagaimana ukuh b a s y a r i a persaudaraan kemanusiaan? Memang ini ini tadi kalau seandainya Kiai Haji Profesor d o r Kuresihab ini dia berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi Kiai. <wyd yuk> <susur> seandainya itu beliau, beliau langsung nomor satu dikasih gusdur. Beliau berdasarkan Kajian-kajian ilmiah Karena beliau memang Profesor Doktor Di samping Kiai Haji Kalau <g ül üyor> saya d o k t e r n y a aja Doktor Bonornya kaos Saya melihat Jadi orang itu tidak usah pakai sertifikasi ya Pak Nuh, no, a k usah, tidak usah. Gak usah Dilihat saja rekam jejaknya, ngajinya, belajarnya bagaimana. Kalau tiga bulan lalu Ustadz dan Kiai, ya sudah tidak usah dikasih sertifikat lah itu. Sekarang ini banyak orang yang keburu terkenal sebagai Kiai, keburu terkenal dengan استad sehingga tidak sempat belajar tidak sempat ngaji karena sudah s a keburu terkenal kalau ini mendingan lah ini mendingan Nur Muhammad ini mendingan rekam jejaknya dia mondok ok pernah paling tidak diajar kiainya sendiri ayahnya ay ah sendiri kiai besar Ada orang yang baru kemarin sore belajar pakai terjemahan raja, tiba-tiba k o n a n g a n orang TV wah, dibawalah ke kamera terus wah dibarengkan dengan Pak Nur Iskandar sudah sama dengan Pak Nur Iskandar, makanya saya nggak mau dibarengin u r a n i t ข้าเองจัลโตนี่ข้าเองนักจีนี้เข้ามาไหนๆกู้ศรีน h a b h ย s ปศึก a าที่ไ a นบ้างที a ไห a บ itu pernah ahli usul pekeh dan ahli tasawuf pernah ke kiai a l i maksum uh kiai yang egaliter bahasa Jakartanya pernah ke sarang tempatnya mbah imam mbah imam sarang dan mbah zubeh sarang pernah merguru ke Kiai Khudori Tegarjo oh, ini juga ada tokoh Indonesia lagi jadi g u s t u r itu mencerap ilmu dari banyak Kiai mulai dari Kiai n a h w u s o r o sampai Kiai Tasawob jadi kalau anda itu ngaji งนั่ a นั่ง u s a r a ั่งนั่งนั่งน a ่งนั่ u น ngaji ่งนั่งนั่งนั่ a นั่งนั่ง a ั่งน u ่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ p e k ่ง u s u งนั่งนั่งนั a งน a ่ง a ั่งนั ต่ำน a บเป็น a k a เจ a บด d i นั้ a จ a งต้องถูกกล่าวถึงโ a ย y a กทู n ร ga ่อยที่ไม่เข้าใจกับกุสต์ลูตอนนี้มีคนพักลู a ั่งจีบรู b บับลโดต์หยุดนั่งจีบรูบบับโดต์หยุดเพร b ะว่าได้รับความนิยมม e กขึ้นอย่างมากที r นักบวช e ละน a กธรรมน a ่งจีบร i บบั akhirnya di sana mana mana ya marah terus d i a n g nggak tahu. Setelah babul go tapi itu ada batawaduk segala macam bah. Nggak tahu dia. Ini. Makanya ciri-cirinya. Ini ngomong ciri dari pada sertifikasi. Lebih baik lihat ciri-cirinya saja. Kalau orang itu kagetan. Ada film nggak cocok kaget. Ada lady Gaga datang kagetan. Orang yang kagetan itu itu nggak sempat meneruskan pengajianya n karena terlanjur terkenal. <San> Makanya sampein jangan terkenal dulu lah. Ngaji dulu, nanti baru terkenal. <San> ciri-cirinya orang yang ngajinya belum tutup sudah terkenal itu kalau ditanya soal a p a s a j a jawab itu ciri-cirinya ditanya soal a p a s a j a soal agama jawab soal politik jawab dan jawab terus apa saja jawab itu tanda-tanda goblok a ุศ a ไ a ่กัง a ลก a บสิ e งแว a k ada yang m e m b i ะ i n g u s ม u อ kaget ่ทำให้ a ุศลกังวลถ้าเกิดอย i กเห็นกุศลจาก e ุมมอ a ต่างๆหลายๆแบบ s ลายๆทิศท a งมีอยู p มากมายที่คนเราได้ด a ไปแล้วที่ผ่ n นมาที่ผ่า i n nulis Gus ต u k unya judulnya zahid ด a ร i d ด p a n d a n g g u s ตูร์ดรายสกิเกซือฮุด o นของในอิน e ดน a เซียก็อเมบัสซือฮุดวิธุคันบทหลัก k บลากันวิธุบ n ๊ก a อินชาอ อินโดน s เซียก a มาหา u ูฮุดอินโดนีเ i ียก็มาหาซูฮ sedang senang senangnya d o n y a sudah punya donyo banyak itu loh. Ok, l ล oh ่ะยังมาหา n ู่คนรักย t กษ a ด้วย o าษฎรแล้วก็ติด ว่ามาอดรักว่ามาสุด jadi saya disini tidak akan menggarisbawahi apa yang ditulis Kiai Hussein soalnya sampean nanti yang gak kuat carilah yang sampean kuat saja dari Gustur itu jadi ada tulisan tentang Gustur sebagai negarawan มีกุศล sebagai ม u ุษย์กุศล sebagai orang tokoh ร tok ิสโมการ์มันกุศลนั่นละมันอั a m ร a ยมาก a ลยทีเดียวมันไปไหนก a นไม a n ู้มันไปไ a นกันไม่รู้มันไปไ a n กันไม่รู้มันไปไหนกัน a ม่ a ู้มันไปไหนกันไม่รู้มั a ไปไหน n g นไม่รู mulai jadi gelandangan dulu g u s i t u gelandangan di sini <Suh> saya tahu karena saya juga gelandangan <laughs> <Sus nhé? Suh> kalau saya ke Jakarta mesti ke tempat beliau itu masih ngontrak r n g n g o n t r a n wah nggak k a r u k a ah, r u a n asal kesini pindah lagi asal kesini pindah woi kok a y a k kucingnya dong ตั้ i แต s จัด a i ่เก a ็ดางั s ท a ่ a มสซิเ a ียไคโรไปถึงที่จาการ์ตาไปถึงท i ่เขาเป็นผู้บริหารเอ็นเอ็มไปถึง a ี่เขาเป็นประธานาธิบด a คุณ a ุริยะผมไม่รู a แต่ผม a ังรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที a k punya dompet Saya walaupun sudah dipanggil Al Mukarom, <SILENCIO> saya masih punya d o m p e t dua, satu untuk rupiah satu untuk dolar. <SILENCIO> <SILENCIO> itu sediaan kalau ketemu orang Jakarta yang dolar eh dolar d o itu k a n ya. g a p u saja. ดิลเอสทีเอ็มร m มหั i ดิล k ูมหัสฮักเก t ร์เขา s a ็น i r นบาสุหนี u ดิ h ล a ซังดิลลีซังอย่า u t าจุ i ่ a งงี้สักมึ i โก๊ดเจอร์โก๊ดเ i อร์นี a ติดไม่ได้ให้คนหนี้ค่าท้าฮ Kenapa? Karena orang yang memberi, yang diberi belum tentu, belum tentu butuh, membutuhkan. Tapi kalau yang sampai k e w e t u utang, itu sudah butuh sekali. e g o s t u r di atas itu, g o s t u r kan sering dihapus i orang, ditipu orang itu. Yang nipu ini mengira g o s i a s i nggak tahu. padahal Gus tertahu, saya bilang Gus, soal itu karuan nipu sampai e n g k s a m p a n kasih terus saja, l sampe enggak eling, itu ngutangi saja, itu ganjarannya lebih banyak daripada memberi. Apa kaki kok sudah sampai ngapusi? Jadi orang yang sudah ngapusi sudah b a n g e t butuh ya. Dalam bahasa Arabnya fakir, fakir. Orang yang banget butuhin namanya fakir, yang kaya sekali namanya Rani. Karena itu Allah al h a n i u l Hamid. Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa kaya. Yang membutuhkan adalah nahnu, nahnu b u k a r a kita yang membutuhkan, lah kita ini membutuhkannya itu macam-macam, ada yang sampai utang, ada yang sampai nipu. Kalau sudah sampai nipu, itu sudah fakirnya sudah kena menang itu. Dan apa namanya? Ternyata di Indonesia ini banyak sekali yang fakir seperti itu. Fakir. Jangan-jangan karena kita n d a k pernah dong o m i n t a sugeng, fakir, p i k i r gusdur itu kaya sekali, nggak punya dompet tapi kaya, karena apa? Karena n g g a k butuh, sampean punya macam-macam tapi masih butuh korupsi, sampean p e k i r butuh apa butuh ya itu kalau kepengen bakso u t a n g a n n a eh sudah cukup sudah padahal saya tahu sendiri t u kadang-kadang ada orang datang tuh bawa tas k e s e k di sini duit nah. saya tahu itu nai begitu saya masuk <tuh>. sudah nggak ada kelas kusutnya <tuh>. saya tanya <tuh>. seribu harinya g u s t u r ini saya ajak <tuh>. k a m p e n yang ngaku cinta g u s t u r mari kita lawan gaya hidup berlebih-lebihan di tanah air ini dengan gaya hidup sederhana siap? Allah menjadi saksi sampai kalau samp s a m p e i a n masih berlebih-lebih berlebih-lebih dalam segala hal sederhana saja bahasa jawanya sakmatyo saja Sampaian pengen makan paling berapa sih yang ingin s a m p e i a n makan? Paling satu piring setengah. Kalau piringnya besar. Berpakaian, apa saja. Mari kita berpikir sederhana, jangan berlebih-lebihan. Termasuk di dalam beragama. Saya ulangi, termasuk di dalam beragama. di sini ada tokoh-tokoh agama ada kiai maftoh a s u n i kiai betul ini tapi karena lama jadi menteri jadi nggak ketutupan kiai ini sampai pondoknya nggak payu k a r a i i y a ditinggal jadi menteri terus ada waktu gus t u l beliau jadi menteri negara m e n s e k n e k ada waktu เ e ื ah, ama, ่อนะมั a เรื่อง m a ม a มมีแบ c a ่างๆหลายพวกนี้นี่มีอาจารย์ดรกีย์คุเรศชิ a า a มีก i a ์กีย p กี n ์กี o ์ g ี o ์กีย์ a ีย์กีย์กีย์กีย์กีย์กีย์กีย์กีย์ a ี e ์กีย์ก n g ์กีย์กีย์กีย์ m ีย Kalau beliau berwenang memberi sertifikasi, saya dapat. Sederhana termasuk dalam beragama. Apalagi ini sebentar lagi bulan Desember tahun depan. Eh ini bulan depan ini. Itu katanya konon kabarnya sudah kiamat. Jadi sampai ini makhluk terakhir kalau betul. Jadi tidak usah n e k o nekola. jangan berlebih-lebihan. <tuh> saya itu pak pernah ada yang datang ke tempat saya itu minta restu akan membongkar pengimaman, m i k r o b mau dibongkar, minta pangestu. Ada apa kok dibongkar? Ini kabarnya menurut MUI. berdasarkan dawuhnya internet <tuh> sekarang ini keblat itu k e m e n c i n g kesana l <tuh> a sampai ngapain terus mimbarnya apa urusannya m i k r o f n y a mau digempol ya diadakan kesana lu kok g e b l a t temen kamu <tuh> itu s a j a d a n y a digini kan kan bisa อีกพุ่งละ i ل ا ة ที่ a ุ้ม p a ของใครศลัตท i ่ตุ้มมีของ i ค i มีของม i ีมีของอินเทอ n ์ a น็ตมี t องกระทรวงกา i เงินมีของอุษฐียาลลาห์อุษฐียาลลาห์กูก็รัก ไอ a นนั itu, itu dia, ้นนี่นี่ b นนั้นนี่นี่คน o ั้นน n ่นี่คนน i ้นนี่ k ี่คนนั r นนี่นี่ค l นั้นนี่นี i คนนั้ i นี่นี u คนนั้นนี่นี่คนนั้นนี i นี่คนนั้นนี่ Gusti Allah itu Syakur s y itu r itu a ไม่เข g a ใ n ภาษาอิ a โดนีเซีย a น a ่ a แต a ภา a าอ a กะจา a านะภาษ a ขอรั i ข a m ับขอรั a ข a รั a ขอร a บขอรับ u อรับข a h a บขอร r i m a รับ u อรับขอรับขอรับ ไม ah ah um p ah. e ด้เหมือนเร k i t า i t าเราผิด a l a กน้อยผิดเล m p น้อยถ้ากุสต s ยาลไม่ผิดเล็กน้อยไม s เป็นไรไม่ผ a ดเล็ a p a อ i ไม่ a ป็ i ไ a นั่น a ือถ้าเราไม a ตั้งใจจะต่อต้านกุส i ิยาลกุสติยาลจะเป็นคนงมงายเ a าเล a เราอธิษฐานว่ากุสติยาลเป็นคนงมงาย salah yang gegeri kan itu n g a n manusia manusia yang menyangka dia itu m a k i l n y a Gusti Allah itu sampai hari raya Senin apa Selasa ributnya k e k a r u a n itu hari raya nya siapa hari raya nya N o apa Muhammad i y a h apa Kementerian Agama itu hari raya nya Gusti Allah Kamu mau hari raya sampai sekarang juga boleh. Berapa <SILENCIO> u r u s a n itu Itu bagaimana kok g e g e r a n itu? ini soalnya kalau sekarang hari raya, ini yang besok yang hari raya itu bagaimana ini? Bagaimana? ini puasannya bagaimana? l a l puasannya siapa? Puasannya NO, siapa? Puasannya NKO? Puasannya Muhammad? i i a p a puasannya pemerintah? puasanya gusti allah, gusti allah ndak urusan gitu gitu itu, a n g g e r gue gelem, pastor i s lumayan m o n g Indonesia, orang Indonesia itu mestinya k e b l a t n y a di borobudur, lah kok ke m e k a h kan sudah luwung, ini kok pertentangan itu ngapain, berlebih-lebihan itu ngapain, jangan b e l e b e h l e b i h l e b i h masya allah, itu membikin orang pinter ketawa. Untungnya kok nggak banyak yang pinter ya. j a d i nggak banyak yang ketawa, i a k ilah l a Itu sampai puasa kok warung-warung s u r u h nutup itu, lebih lebih Katanya untuk menghormat bulan Ramadhan. Sejak kapan bulan Ramadhan minta dihormati? Wong <SILENACZADAN> dari dulu sudah terhormat. b a imana, Pak? Kalau saya, lebih baik semua ่ถ <IL EN C IO> ah ้า a กิด a ่าผมไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะค t ับ u มก็ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไ a ่ a ด้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับผม u ็ไม่ได a ไปก็ไม่เป็น a รน a ครับผมก็ไม่ได้ไป i ็ไม่เป็นไรนะค u ับผมก็ไ ค onsisten d a า a m b e r ร i k i r k onsisten ด้านการต่อสู้เพราะว่ a เขาไม่ a ด้ไปเล่าไป a ล่าลอ a ดูว่าถ้ a เขาขี่ m อเตอร a ไซค s เขาไม่ได้ไปถึงถ้าเขาไปถึงเขาไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้ไปถึงถ a n เขาไปถึงเขาไม่ได้ขี่ม a เตอร์ไซค์ melihat orang jadi orang pada waktu awal-awal reformasi itu saya pernah nulis sayangnya orang Jakarta nggak ada yang baca dikira ini s a p u m e m a c a m m a a Saya mengatakan bahwa itu awal-awal reformasi kok Indonesia ini kalau orang Indonesia nggak dicopoti kepalanya semua. diganti kepala anyar itu insya Allah sampai kiamat kurang dua hari masih begini terus kepalanya dicopot dulu diganti kepala anyar kepala yang baru kepala yang tidak berlebih-lebihan s e b a berlebih-lebihan b itu yang membuat kita tidak bisa b e r p i k i r ad kita harus kaji ulang l a k i lah d i c o p o t kepala itu bahasa ekstrim saya dicobot kepalanya genti kepala baru untuk melihat sesuatu dengan kepala yang baru kita lihat kembali Allah itu apa sih jangan-jangan selama ini kita Allah u a k b a r Allah wakbar itu n gak tahu segede apa kristi Allah itu atau jangan-jangan kita selalu mengatakan Allahu Akbar tapi pikiran saya sama sekali tidak ke Allah pasti kita kepala kita ganti dan kita pikir lagi g u s t i Allah itu siapa kok sampai ada yang mau membela nih g u s t i Allah mati-matian seperti itu apa g u s t i a l l a h i t u s a n g a t lemah begitu g u s t i Allah itu loyo gitu loh, kamu membela nih m ุนิตส์ก็มูซ่าจ้ Gusti a Ini, Ini, l าล h itu ุอิดีม i ฮลิ a ที่ถูกค่าชิลลังลิสันต์ลิ a ัยกุสตูริอันนี้ม t เข็มอินส h ดจ u ดม u นก็ a ้องก็ต้องบักส์อิตุกูสติอาลา a ิกู่าชังแมต Bagaimana mau menyenangkan g u s t i Allah? Sampain pikir, tidak kenal g u s t i Allah, kok mau menyenangkan g u s t i Allah? Apa mungkin? Apa mungkin tidak kenal Allah lalu ingin mencari Ridhonya Allah, menyenangkan Allah? Sampain mau menyenangkan istri saja, itu kalau tidak kenal, itu berapa? Sangking cintanya sama istri? Ini ada, kebetulan ada istri saya. Tuh. Istri saya itu menyintai saya sebelum ketemu saya. <tuh> itu orangnya. Karena dia sudah mendengar berita tentang saya. Begitu saya surati. เพิ ah ่ a บั้กเล็บกเล็บเกเรสักส ini, ini katanya <laughs> karena d i จ c i n t ะ dengan s ่ y a k า y a k belum sampai บ a m ว่าเขาชอบ a ันเพราะเข a บอก t ่าเขาช a บฉ n นเพ n าะเขาบอกว่าเขาชอบฉันเพราะเขาบอกว a n เขา a อบฉันเพราะเขาบอกว่าเขา a อ s ฉั a เพราะเข d i อกว่าเข a ชอบฉันเพรา a เขาบอกว่าเ membaca tulisan saya dalam surat itu, sudah karena cintanya pada saya, jadi ketika Om a h o m a y o bukan a s a Indonesia ini Om a h u m a h berumah tangga pertama kali itu, dia sengaja membikinkan apa itu masakan yang luar biasa, opor, opor t h ya, opor padahal yang makan cuma saya dengan dia. itu kelapanya sampai dua. Dan bayangkan itu buketnya kayak apa? Ayam kampung kelapanya dua di masa opor. Saya cuma nicipi g satu sendok sudah, sudah, sudah, nangis dia, nangis wadul mertuanya, mertuanya ibu saya, mertuanya itu. Oh ini. Saya masakkan okor, kelapanya dua bu. Saya parut sendiri sampai tangan saya ngedas semuanya. Ini tidak sembarang okor bu. Ini resepnya saja dari Femina. <laughs> Ibu saya di waktu itu ketawa lah kamu ini n d a k tanya-tanya dulu. m u s t o f a itu paling n g g a k suka dengan masakan yang ada santannya. <SILENCIO> Kalau kamu sambelkan jeruk gitu saja satu wakon teh. <SILENCIO> di coba dia s a m b e l n a jeruk. Ternyata betul saya makannya banyak. itu a n g g a sekarang itu masakan itu s a m b a l jeruk o Ini dia mau menyenangkan saya tapi dia tidak kenal saya. Saya nggak ada seorang suami menyintai istrinya tapi tidak kenal bahasa s u l e h b i t kok seneng b e kok gak kenal itu. Semangat m e n y i n t a i n b u g e u b e u sehingga istrinya dibelikan rok sepan warna merah menyala harganya setengah juta. Wah ini istriku mesti s e n a n g sekali saya belikan rok sepan warna merah menyala. Oleh istrinya dibuat ngelapin sepeda. Gara-gara dia asal cinta semangat dong. ด emikian pula sampe jadi orang islam jangan kok semangat menyintai Gusti Allah do kenallah Gusti Allah itu sehingga sampe <laughs> kepengen disenengi malah tempiling malaikat a h kalau ah <laughs> n gak g ng ngerti tanda-tandanya apa yang disukai Gusti Allah karena n gak ng aji, ah, hay, g ngaji ya sudah l a hanteng dulu saja ngaji dulu Jadi kembali l a g i kalau ingin kenal Gusti Allah, ng aji. Ng aji Gust Allah ala, at, y a ngaji. Ngaji tentang Gusti Allah taala. Duh. Jangan semangat tok. s e k a r a n g ternyata wong agama kok dibuat ngerusak itu kan ya aneh bin ajaib itu. Wong u s t i Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif. kok ngerusakane i k Ada lagi ini, p a n c a n n y a Gus Tiallah diajak kampanye, Ke itu k e b e t kebangetan t e r n g g itu. Kurang a j a r a nemen n banget, kurang ajarnya nemen Gus Tiallah kok diajak kampanye. Kalau nggak bisa ber berpolitik ya jauh sama b e p o l i t i k lah. terus di diakoni saja nggak bisa dagang-dagang oh, apa-apa, -dagang apa, -apa. apa nulis buku kayak k a a k Husen. Om oh, tiga hal, eh, emangnya g u s t i a l a itu ngapain? t e r u h bantu partai di Indonesia ini. o h di Amerika y ada a partai. Masya Allah. อันน a ้น ah ่าจะสารวัตรนั่งอีกอย a าม a จั a นจั่นดฉันก็อยาก e ิทุลุ่ยทุนัั้ว่าจะิ sekali lagi ini 1000 hari wafatnya Gus Dur นี่มา i ร็ว a ี้เราต้องจ enggak untuk memulai tenangan, sungguhan kita mulai merubah gaya hidup kita gaya berpikir kita menjadi sederhana us ah gak usah zuhud zuhud itu terlalu berat bagi anda sekalian berat sekali orang-orang yang sedang senang-senangnya u n k a kok disuruh zuhud itu kan gak ngel itu m n g ganjaran oleh sahabati percaya, sampai saya kasih uang seratus ribu, apa ganjaran satu truk? No, oh, seratus ribu. Ini kok tidak z u h u t gimana? Ya nah, itu yang saya katakan saya itu kalah dengan Gusul t kalah berani, karena Gustur berani hidup zuhud Di tengah-tengah orang yang berlebih-lebihan Beliau berani jujur Di tengah ketidakjujuran Beliau berani Mbilani orang yang lemah Sementara orang yang gagah-gagah Enggak berani Gustur sendirian Karena sendirian Gusti Allah sayang biar sama ikut aku aja dipanggil lah kehadiratnya. Nah, kita ini sekarang yang m e n cari gantinya. Ini di sini ada tokoh-tokoh agama banyak sekali. Datang y a g a k mudeng aku pidato yuk ini ramu dengan selawatan y a habib l o h Tambah ramu. Tapi itu maknanya mereka menghormati Gus. t Mer ang, ian, gak, an, mereka merasa selama ini Dibilani gustur Sekarang sampean yang ngaku gusturian Berani n gak g sampean Meneruskan perjuangannya gustur b i l a n i mereka-mereka yang lemah Berani sampean Jangan ok ngomong Berani tapi pakai otak dan hati Pakai ngirmu ok Berani-berani ber Aku terus ngerusak Kalau berani ngerusak itu Aku i s o n u s r a n a i s o ส่วนในกัป a n นซ a ลยังเคยตั้งคุกตั้งคุกจาวาญะดิอ a เบรานี่อ่ะผู้ร่างเท่เข้มนัวอันซอลจาวาะพวกเ g าที่สังเกตมันนี้คือการเดินทางของก g สตุร์ไม g ใช่การเดินทา m ereka ini merasa gak ada yang bila i n sekarang ini dulu gustur yang di depan itu dicaci maki gustur kita ngguya-ngguya gu oh. hidup gustur hidup gustur gak ada gustur gak b e r a d i k e r e mari kita memulai cara hidup sederhana berani tapi pakai ngilmu, pakai otak dan pakai hati Gustur berani bukan ngawur Gustur berani bukan ngawur karena dia tahu makanya a p a pernah anda dengar Gustur main kasar, kekerasan, padahal bisa, Gus t u r itu bisa sekali, bisa Pak b a d Gus t u r itu bisa. Ini ada saksinya ini ada orang dekatnya Gus t u r juga ini juru bicara Gus t u r a d i Masar. Gus t u r waktu di Dunggal Dunggal itu, itu di daerah-daerah sudah siap. Dimana-mana <homepage, S 2> e segini-segini <Yeah. S 1> si ini Semuanya siap Tinggal kustul Bilang b e Rangkat Rangkat semua w a salam Jakarta Ngomong FPI Itu hanya berapa orang Banyak yang rusak Apalagi itu Ansar dikerahkan kustul Gua salam Gua salam Tapi g u s t u r itu dengan kebesaran jiwanya. n nah, a nah, nah, nah. kenapa? Karena apa? Karena dari awal beliau menyintai Indonesia. Kalau dia bilang berangkat itu merusak Indonesia, itu tadi lagi. Intinya g u s t u r itu menyintai Indonesia. Kalau anda menyintai g u s t u r dan tidak menyintai Indonesia, kutohel. <tuh> oh, karena ada orang Barat jadi ada supaya tahu lah ada kutohel. a d a tahu saya ya, g u t o Heldo itu cintai Indonesia. Sekarang ini sudah mulai orang itu bicara seolah-olah bukan orang Indonesia, seolah-olah bukan tidak minum air Indonesia, seolah-olah tidak lahir di Indonesia, tidak mati dan mau ditanam di Indonesia, mau merusak Indonesia. Ini. yang mudah-mudah ansar an dengarkan saya jangan ngomong sendiri nah, itu jaga Indonesia ini. kalau mau mengatakan cinta ke betul jaga kalau tidak karena mikir Indonesia sudah wassalam iya t u enggak saksi iya enggak saksi-saksi <Ya. S 1> oh, eh, en banyak saya juga saksi mata cintai Indonesia cintai manusia dan ini bukan pikiran g u s d u r kenapa k ken harus m e n y i n t a i manusia memuliakan manusia betapapun bentuknya kalau lihat bentuknya saya kan gak n gak g bisa m e n y i n t a i Nusran i kalau bentuknya kayak begitu <S <S <IL EN C IO> tapi harus m e n y i n t a i dia saya itu Bukan hanya karena saya itu m e n i n d a i Gustur, tapi karena Allah sendiri berfirman dan itu yang dipegangi Gustur. Allah sendiri memuliakan manusia. w a l a <tuh> q a t <-tuh> karam nabani Adam. b a n i Adam itu manusia. Anak cucunya Adam itu manusia. Manusia kayak apapun rupanya itu manusia. Karena itu. กุศลมื dan m e m u l i a k a n manusia siapapun dia.